secawan madu untuk anda semuanya mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih atas segala perhatian Merpati Ramayana Bilahtafwali Jaya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh saudaraku semuanya berhati-hatilah di jalan utamakan keselamatan tingkatkan kewaspadaan, nggak usah kebut-kebutan insyaallah selamat sampai di tempat tujuan ramayana, terima kasih merpati Soteng, terima kasih Ardi Lighteng, Matur Suun dan Billahit Taufik Walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh